Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil fala Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya baghdah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, wa ala alihi wa ashabhih ajma'in amabaghdoh. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عُوذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Ya ayuhal nasu attaqo rabbakum الذي khalqakum min napsi wahidah Wa khalqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqo Allah الذي tasa'alunabihi wal arham Inna Allah kan alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo Allah wa qulu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yata'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fainal asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam washarul murri muhdathatuha wa qul muhdathatin bid'ah wa qulla bid'atin dalalah wa qulla dalalatin finnar Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Al Jihad rahimani warahimakumullah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa di mana berkat limpahan nikmat atau karunia-Nya jua sehingga pada kesempatan subuh kali ini alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar, hadir di majlis ini, mendengarkan atau menelaah beberapa buah firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila itu adalah berupa perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dengan semaksimal mungkin kita ingin. Melaksanakannya Dan sebaliknya apabila itu adalah Berupa larangan-larangan Allah dan Rasulnya Maka dengan semaksimal mungkin pula Kita dapat menghindari Larangan-larangan tersebut Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga para sahabat Tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman Bapak-bapak, ibu, ibu, hadirat, rahimakumullah Di tahun 2016 ini Kita sudah berada Di tahun yang disebut-sebut oleh Sebagian pengamat ekonomi Yaitu adalah di tahun Pasar bebas atau Masyarakat ekonomi ASEAN Masyarakat ekonomi ASEAN Dalam rangka bahwa Antar negara Se-ASEAN ini Melakukan perjanjian Bahwa dengan Keterbukaan pasar atau ekonomi Satu sama lain nah, Hal ini menegaskan bahwa Akan banyak produk-produk Tenaga-tenaga kerja yang masuk ke Indonesia Jadi saingan kita ke depan Bukan hanya Antar sesama Produk Indonesia Tetapi juga harus bersaing dengan Produk-produk luar Kemudian tenaga-tenaga kerja kita juga harus bisa bersaing Dengan tenaga-tenaga kerja dari luar sana Antara itu dari Singapura Filipina Thailand dan lain sebagainya Tetapi kita yakin insya Allah Bahwa selama kita Mengedepankan Ajaran-ajaran Islam Hal-hal yang berkaitan dengan akhlak Misalnya Dalam kita melakukan muamalah Insya Allah Kita akan dapat mampu bersaing Juga dengan negara-negara lainnya Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dara Dan rajad hadis ini adalah hadis Hasan Al-Islamu ya'lu Wala yu'la Islam itu tinggi Kata Rasul Dan tidak dapat Atau tidak ada Sesuatu pun yang dapat Menandinginya Atau menyamainya Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan kepada kita semua bahwa selama seseorang berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an nilai-nilai yang ada dalam hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah yang namanya keberkahan di dalam hidup ini akan dapat kita raih tetapi selama hal itu ditinggalkan. Jadi selama ini kan Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh kita sendiri kaum muslimin. Ajaran-ajaran akhlak misalnya dalam masalah muamalah apa yang Allah tegaskan terkait dengan masalah muamalah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam hadis hadis beliau ternyata kita sendiri kaum muslimin yang meninggalkannya. Atau kadang kala kita salah kaprah dalam menggunakan sebuah ayat. Misalnya di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3 di akhir daripada surah At-Talaq ayat di akhir daripada ayat 2, "Wa may yattaqillah" Yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haitsu yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah di akhir daripada ayat 2, kemudian lanjutannya di ayat ketiga 3 wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan riski kepadanya Dari jalan yang tidak disangka-sangkanya Tetapi ini dijadikan sebagian orang Sebagai Hanya simpanan Atau bahkan misalnya ada yang Lebih parah lagi menjadikan ini sebagai jimat Yaitu dianggap sebagai Ayat seribu dinar Jadi ayat ini ditulis Atau dipotokopi disimpan atau ada juga yang mengatakan baca setiap awal bulan Hijriyah Baca Al-Fatihah Kemudian seribu Daripada seribu kali Daripada bacaan ayat ini Maka Ada yang berpendapat Mereka yang membaca ini akan diberikan kelapangan Kemudian juga Lakas sugih nah, itu. Jadi Ayat ini jadikan sebagai sesuatu yang seakan-akan harapannya adalah materi Tetapi salah kaprah di dalam memahami tadi Salah kaprah di dalam menggunakan ayat ini Ternyata pada saat berdagang walaupun ayat itu disimpan di laci sekalipun Pada saat berdagang ternyata mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah atau nilai-nilai akhlak di dalam Islam tidak menggunakan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan di dalam hadis-hadis beliau terkait dengan masalah muamalah. Ditinjau dari segi ibadah, bahwa orang yang misalnya melakukan sebuah penentuan bahwa dengan membaca seratus kali dia akan ini itu sebagainya, ditinjau dari segi ibadah jelas. Tidak ada satupun hadis-hadis yang menegaskan Bahwa itu adalah contoh dari Rasul Ternyata tidak ada satupun Rasulullah Alaihi Wasallam menegaskan Padahal terkait dengan masalah ibadah ini adalah Al-aslu fil ibadah At-tahrim Sesuatu yang terkait dengan masalah ibadah pada asalnya adalah haram Kecuali ada perintahnya atau ada contohnya Atau al-aslu fil ibadah At-tauqif Sesuatu yang terkait dengan masalah ibadah Itu adalah tauqif berhenti Berhenti kepada apa yang telah Allah tegaskan Dan berhenti kepada apa yang telah Rasulullah SAW contohkan Sehingga kalau misalnya kita menegaskan dengan membaca ini Sementara Rasulullah tidak pernah menegaskan hal itu Kemudian kita menentukan waktunya pada saat ini Padahal Rasulullah SAW juga tidak pernah menegaskan Terkait dengan masalah membaca pada waktu tertentu Keutamaan membaca pada waktu tertentu Apalagi misalnya ditambah dengan adanya tadi Kalau membaca ini akan sugih Menjadi alat untuk pesugihan Maka tentunya ini kekeliruan di dalam memahami sebuah ayat Jadi yang seharusnya kita lakukan pada saat kita ingin bersaing Dengan Negara-negara lain ingin bersaing dengan pedagang-pedagang lain, apa yang harus kita kedepankan? Ada empat kunci seorang entrepreneur atau seorang pebisnis bisa sukses di dalam hidupnya. Yang pertama adalah dia harus ulat, Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sahrah al-Ghamidi. An-Sahrir Al-Ghamidi An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Dari Sahrir Al-Ghamidi Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Allahumma barik Li ummati Fi bukuriha Kata Rasul apa? Ya Allah Berkahilah umatku Di pagi harinya Wa kana iza ma'asa sariyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengutus pasukan biasanya beliau mengutus di waktu pagi. Awwalan awwalin nahar, min awwalin nahar, di waktu pagi. Baik itu pasukan yang syariatan yang besar Ataupun jaisan atau juga pasukan yang yang besar, yang kecil ataupun yang besar. Maka Rasul biasanya mengutus di pagi hari. Mendengar apa yang telah diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sahar ini mempraktekan pak. Lalu dipraktekan oleh Sahar. Sahar ini kebetulan adalah sebagai seorang pedagang. Wakana Sahron Rajulan Tajiran Wakana Yam tijaratahu min awwalin Nahar. Maka mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul, lalu dipraktekan oleh Sahar ini. Res Sahar setiap mengirim mengirim dagangannya maka beliau mengirim di waktu pagi hari. Ternyata setelah itu jadilah Sakhar ini menjadi seorang pedagang yang sukses. Jadi keuletan ini buka jam 10, jam 11 tutup paling sungsum gitu. Buka ibaratnya telayur, lambat, tutupnya paling sungsum gitu. Bagaimana seorang entrepreneur atau juga pebisnis seorang mus, seorang muslim yang menjadi seorang pebisnis yang tangguh ingin sukses manakala dia tidak ulet di dalam berdagang gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia memiliki akhlak di dalam muamalah, Pak. Akhlak di dalam dia melakukan perdagangan. Misalnya dalam masalah dia Melakukan jual beli terhadap orang lain Dia bersikap Lemah lembut Toleransi Senantiasa Senyum terhadap Pembeli Ini kadang-kadang Kita bujur-bujur Menukar Merangut sudah Kada selera lagi Kita bertukar Karena apa? Sudah dengan raut wajah yang tidak nyaman Belum lagi misalnya kita memilah-milih Belum lagi misalnya kita bertawar Disambati bore pulang misalnya Ya, Seorang pedagang atau juga pembeli Memang tidak boleh berbelit-belit Itu Dalam artian jangan kita sebagai pembeli juga menyusahkan seorang pedagang Begitu juga seorang pedagang Jangan sampai dia menyulitkan pembeli bahkan dalam hadis Rasulullah saw disebutkan di mana Rasulullah saw mengatakan Anja bin Abdullah diriwetkan dari Jabir bin Abdullah Anna Rasulullah saw mengatakan sesungguhnya Rasul saw pernah bersabda Rahimallahu rajulan samhan kata Rasul Allah merahmati seorang yang pemurah Pemurah ini baik hati, lemah, lembut Prinsip orang Cina itu kan Kalau seorang pembeli itu adalah raja pak Prinsip daripada orang-orang Tionghoa Yang namanya pembeli itu adalah raja Dilayani betul-betul Apalagi kalau sudah Menjadi pembeli setia mereka Wah luar biasa mereka melayaninya Dengan senyum Maka itu ada istilah tadi Ada kucing kan Biasanya di setiap Toko mereka kucing yang tangannya itu menarik-narik Bergerak-gerak Kucing itu adalah dianggap mereka sebagai jimat Nih, Apa bedanya dengan tadi ayat yang digunakan oleh sebagian orang juga sebagai jimat tadi Berarti sama persis Walaupun memang yang digunakan itu adalah ayat apa yang berbeda alatnya Orang-orang Tionghoa menganggap bahwasannya Kucing itu adalah sebagai kucing keberuntungan kucing pembawa rizki maka itu biasanya mereka meletakkan itu di toko-toko mereka atau di dekat kasir bapak-bapak ibu, ibu hadir hadirat rahimani warahimakumullah tetapi yang tidak mereka tinggalkan itu adalah bagaimana mereka betul-betul melayani melayani seorang pembeli mak. maka itu rasul salallahu alaihi wasallam menegaskan Allah merahmati seorang yang pemurah idza samhan yaitu adalah pemurah ketika dia menjual wa idza atau juga pemurah pada saat dia membeli Pak jadi pada saat sidin selaku pedagang penjual sidin pemurah terhadap orang toleran orang membongkar-bongkar misalnya ini amun ada sebagian orang mungkin muyak benar nih pembeli ini sudah membongkar sebuting barang, hendak pulang melihat yang lain. Tetapi seorang pedagang yang sabar, pak, pemurah. Dia tidak berkata yang mungkin menyakitkan hati pembelinya. Dia senantiasa pemurah. Begitu juga sebagai seorang pembeli pun, kita juga ya, kadang, kadang juga misalnya menyulitkan sebagai seorang pedagang, imbah membongkar ini, kada puas, membongkar yang lain pulang. Ya, menyulitkan dari seorang Pedagang atau penjual, kemudian wa'idah tada kata Rasulullah, yaitu adalah Allah juga merahmati seorang yang senantiasa sabar ketika menagih akan haknya. Itu, misalnya kita beisian hutang, anak menagih hutang orang-orang sekalinya orang itu kada kaw apa yang membayar lagi. Sabar kita di dalam apa yang kita inginkan, maka Allah insyaallah akan merahmati akan kita. Hadis riwayat Bukhari dan juga Ibnu Majah dan imam-imam lainnya. Kemudian dalam hadis rasul yang lain yang juga diriwayatkan oleh Jabir, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu li rajulin kana qablakum kana sahlan idza baa." Kata Rasul apa? Allah memberikan ampunan kepada seorang laki-laki sebelum kalian, yaitu adalah apabila dia membeli, dia menjual Dia adalah sebagai seorang yang senantiasa pemurah Sahlan idha syutara Kemudian pada saat dia membeli juga Dia adalah sebagai seorang pemurah Sahlan idha qtada Dan juga dia senantiasa pemurah Di dalam menagih akan haknya Hadis riwayat At-Tirmidhi Jadi hal inilah yang harus kita kedepankan Pak jadi prinsip-prinsip akhlak yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kedepankan pada saat kita melakukan muamalah. Insyaallah pada saat kita mengedepankan hal itu walaupun kita bisa kita bersaing dengan negara-negara lain, tenaga-tenaga kerja lain, pada saat seorang muslim itu mengedepankan prinsip-prinsip akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan menjadi nilai tambah bagi kita semua Rasul salallahu alaihi wasallam pak, Betapa mulianya akhlak beliau Pada saat ada orang berjanji sudah bayar kepada Rasul Kemudian orang tadi pergi Berjanji nanti akan mengambil barangnya Tiga hari, tiga malam tidak datang orang tadi Tetapi saking amanahnya Rasul salallahu alaihi wasallam Rasul tetap menunggu pak tetap menunggu orang tadi sampai orang tadi datang amun kita jangankan 3 hari menunggu sampai jam 5 kan sudah kada karuan lagi bah tapi syukur Jawa ada tempatnya itu kan kawa orang berbulik lagi ke toko kita mengambil barang itu mungkin di zaman itu karena tidak ada tempat akhirnya Rasul 3 hari 3 malam menunggu orang tadi pada saat orang tadi belum mengambil barangnya itu saking amanahnya Rasul mengedepankan akhlak di dalam melakukan jual beli Sehingga beliau menjadi seorang pedagang yang yang sukses Baik itu sebelum beliau ikut dengan Khadijah Jadi sebelumnya memang beliau adalah sebagai seorang entrepreneur Atau seorang pebisnis Sebelum ikut bermudarabah bersama Khadijah Ataupun setelah beliau melakukan kerjasama Atau mudarabah bersama Khadijah Al-Kubra Bapak-bapak ibu, ibu hadir, hadir wal hadirat rahimani wa rahimahkumullah kemudian prinsip yang ketiga seorang pebisnis akan sukses yaitu adalah manakala dia mengedepankan kejujuran di dalam melakukan muamalah tersebut apabila orang itu jujur di dalam melakukan muamalah menjelaskan hakikat barang yang dia jual dia tidak berkhianat tidak menutup cacat pada barang yang dia jual insyaallah orang itu pertanda akan menjadi seorang pedagang yang sukses dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Al bayyi'ani bil khiyari Malam lam yatafarraqa kata Rasul. Dua orang yang melakukan jual beli maka keduanya memiliki hak untuk melakukan khiyar sebelum keduanya berpisah. Fa in wa bayyana barikala lahum ma fi bai'ihima apabila mereka kedua-duanya jujur. Kemudian bayana menjelaskan sebagaimana yang pernah juga ulun jelaskan bahwa Imam Abu Hanifah pada saat beliau mengirimkan barang dagangannya ke Mesir, beliau berpesan di antara 70 barang yang aku siapkan ini ada salah satu yang yang cacat wahai Al-Bisyr. Seandainya nanti kamu mendagangkan ini, tolong dijelaskan kalau ada orang yang membeli salah satu yang cacat ini. Pada saat itu ternyata Al-Bisher kelupaan Pak Untuk menjelaskan barang tersebut Kemudian pada saat itu juga Setelah mendapatkan 3.000 dinar Yang didapatkan oleh Al-Bisher dari perdagangan tersebut Mendengar Al-Bisher tidak menjelaskan Cacat dari barang itu Imam Abu Hanifah saking waranya langsung menyedekahkan Hasil daripada perdagangan tersebut Mata, jadi kalau seandainya memang barang kita ada yang cacat, hendak kita jual, jelaskan. Gitu. Jadi seandainya memang dia melakukan pertama jujur, kemudian menjelaskan barang yang dia jual, maka Allah memberkahi kata Rasul dalam jual beli yang dia lakukan. Tetapi hati-hati, wa inkadhaba, wa katama apabila dia dusta di dalam melakukan jual beli banyak sumpah lagi, pak. Besumpah banyak, badusta pulang. Gitu wa qatama menutup-nutupi cacat yang ada pada barang itu maka muhiqat barakatu bai'ihima maka Allah akan hapuskan Allah akan angkat keberkahan pada jual beli tersebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim nah bapak ibu hadirin wal hadirat rahimani wa ia seringkali ditipu dalam melakukan jual beli Kemudian dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menegaskan atau menasihatinya, "Kalau engkau melakukan jual beli, maka kata Rasul, katakan kepada penjual tadi atau pembeli, 'Idza bayta faqull la khilabah.'" Kalau engkau melakukan jual beli, melakukan pembelian atau penjualan, maka katakan kepada orang tadi, "Jangan ada di dalamnya penipuan." Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau sampai misalnya harga ulun menjual iplen harga pepadaan siapa? Sakingnya berdusta, harganya sama aja dijualnya dengan orang lain. Ini salah satu daripada bentuk-bentuk dusta di dalam melakukan perdagangan. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin walhaldirat rahimani warahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana seseorang melakukan khيار khيار itu adalah sebuah pilihan apakah ingin meneruskan jual beli atau ingin membatalkan Pak Jadi kalau misalnya pian sebagai seorang pedagang bersikap pemurah toleransi seandainya misalnya ada orang yang salah menukar barang kemudian hendak memulihkan Pak hendak memulihkan dan sebelumnya memang sudah ada perjanjian maka tentunya itu adalah salah satu daripada bentuk-bentuk hiyar yang ada dalam, dalam Islam. Apalagi kalau misalnya hiyar syarat. Pak, kalau seandainya barang ini ada cacat, olah membeli kakan. Kalau seandainya tidak ada perjanjian, sebagai seorang yang senantiasa toleran di dalam melakukan jual beli pun, dia menerima, Pak. Misalnya cacatnya dari kita, karena tahu tadi, tiba-tiba pembeli tadi membawa ke rumah, sampai di rumah baru kelihatan. Kemudian hendak membeli kepada kita. Kemudian kita menerima apa yang dilakukan oleh pembeli tadi, maka kita termasuk dari kategori yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Wa Babaibibuhadin walhadirat rahimani warahimakumullah. Yang terakhir adalah bahwa di dalam melakukan jual beli, kita hendaknya senantiasa mengingat bahwa apa yang Allah rezkikan itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang yang namanya syaitan itu akan menakut-nakuti kita Assyaitanu ya'idukumul faqra Syaitan itu akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran Sehingga pada saat kita memiliki rezeki Akan ditakut-takuti syaitan untuk disedekahkan Mereka akan menakut-nakuti hati kita Supaya kita tidak bersedekah gitu. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasul SAW disebutkan Ya Rasulullah ayus sadaqah a'zamu ajran Kata sahabat, Wahai Rasul, Sedekah manakah yang lebih utama atau yang lebih besar pahalanya? Kemudian kala, Rasul bersabda, Antasoddaka wa antasuhihun syahihun. Engkau bersedekah pada saat kamu dalam keadaan sehat, kata Rasul. Engkau dalam keadaan tamak. Maksudnya, hendak mengumpulkan lagi harta baik. Pada saat itu datang ujian, apakah kita mampu untuk mengeluarkan sedekah? Pada saat kita ingin mengumpulkan harta, apakah ujian tadi, kita ingin bersedekah itu muncul di dalam hati kita? Kemudian, taksyal faqra, kamu juga takut akan kemiskinan. Wa Kemudian, kamu juga berangan-angan menjadi kaya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah pada saat keadaan seperti itulah, apakah kita mampu untuk bisa melakukan yang namanya sedekah pada saat kita sehat, keadaan kita tamak akan harta, ingin mengumpul kumpulkan harta sebanyak banyaknya, apakah ujian sedekah itu akan dapat kita lewati? Seandainya kita dapat melewati itu, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan. Sebuah pahala yang besar dalam sadakah yang kita lakukan Jadi kuncinya tadi ada empat Pertama adalah bagaimana dia senantiasa ulet Ulet di dalam melakukan yang namanya niaga Yang kedua adalah bagaimana dia senantiasa bersikap toleran Terhadap orang lain, baik itu sebagai dia, sebagai penjual ataupun pembeli. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana senantiasa jujur dila, dila melakukan perdagangan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dia senantiasa ingat bahwa rizki yang Allah berikan, itu adalah seba, sebagai sebuah amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Demikian akhir kalam subhanakallahumma. Wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.